Oke langsung saja artis yang satu ini kayaknya pun juga sudah tidak sabar banget ya Memberikan yang terindah, memberikan yang terbaik tentunya Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Davi Aldiva Nupala Hlo je voj so